Waarom? Wat doet de de Dipersilakan berjabat tangan bersama-sama dengan Bapak dan juga Ibu tuan rumah memberikan ucapan selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai yang penuh bahagia. Bapak terima kasih. Iya.